Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, al insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat bertemu kembali para pendengar yang budiman dalam acara program tafsir. Pada hari ini insyaallah kita akan coba membahas ayat keempat dari surat Al-Fatihah yaitu Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin artinya adalah penguasa hari akhirat ayat ini sebenarnya kalau dipahami dengan baik merupakan satu timbangan dalam kehidupan manusia untuk tetap konsisten dalam menjalankan kehidupan kehidupannya bila seseorang tahu bahwasanya kelak akan ada pertanggungjawaban dari Yang Maha Berkuasa dan Maha Perkasa, maka tentu sejak sekarang dia sudah menjaga segala sikap, perkataan dan perilakunya. Karena dia akan mengetahui bahwasanya kelak apapun yang dilakukan dan apapun yang diucapkannya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ya. taala. Maliki artinya adalah penguasa ya. Kalau dalam kehidupan dunia ini Penguasa itu Ada presiden Ada raja Ada gubernur ya. Akan tetapi Penguasa yang masuk di sini adalah Allah Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang kekuasaannya Tidak ditertandingi Dan tidak ada yang menyamai kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Yaumi Yaumi maknanya adalah hari. Ya. Tapi di sini yaumi diidzafahkan kepada ad-din, ya, dalam bentuk mudaf mudafun ilaih. Yaumiddin yang maknanya adalah hari agama atau hari pembalasan. bila kerajaan di dunia adalah Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai penguasa yang tunggal Maka pada hari akhirat nanti Allah adalah satu-satunya penguasa Dan tidak ada penguasa lain Yang menandingi kekuasaannya Malik Yaumiddin merupakan Satu barometer bagi seorang muslim Dalam memandang tujuan hidupnya ke depan Bila dia memahami makna Malik Yaumiddin Maka dia tidak akan sembarangan untuk bersikap dan bertindak. Malik Yaumiddin merupakan uh, uh, bagian pegangan seorang muslim di dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Uh, Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan dunia dan di akhirat. Di dunia Manusia berkuasa tapi kekuasaan manusia berada di dalam kekuasaan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Kekuasaan manusia hanya bersifat sementara Jadi kalau sekarang ini ada penguasa-penguasa Hendaklah -penguasa, mereka menyadari bahwa pada satu saat kekuasaan mereka akan berakhir dan akan digantikan oleh orang lain Dan sebenarnya kekuasaan mereka itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 258 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apakah kamu tidak memperhatikan Raja Namrud di Babilonia yang mendebat Ibrahim tentang Allah Karena Allah telah memberikan pada orang itu kekuasaan Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan Namrud berkata saya yang menghidupkan dan bisa mematikan Ibrahim berkata Allah menerbitkan matahari dari timur maka terbitkan layah dari barat Lalu terjamlah orang kafir itu dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim Ada dua versi bacaan pada Maliki Yang pertama Maliki dibaca dalam bentuk yang panjang ya Maliki Dan yang kedua dibaca secara pendek Maliki Maliki dibaca secara panjang ini menunjukkan makna bahwa Allah, Allah Subhanahu wa taala eh, bahwa kekuasaan bersifat eh, penguasa atas daerah kekuasaannya saja tanpa ada masuk kekuasaan orang lain itu makna dari Maliki sedangkan kalau dibaca secara pendek Maliki ini menunjukkan bahwa Penguasa atas daerah kekuasaannya dan kekuasaan orang lain. Jadi panjang bacaan pada maliki maknanya lebih luas daripada bacaan maliki bacaan secara panjang. Ya. Kesimpulannya dari dua bacaan yang berbeda adalah ketika tiba hari kiamat tidak ada lagi Malik penguasa atas wilayahnya dan tidak Uh, hanya ada satu kekuasaan Pada hari itu yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat mutlak Tidak ada lagi kekuasaan Raja, tidak ada lagi Kekuasaan Presiden Selama dalam kehidupan dunia Semuanya pada hari kiamat sudah tunduk Dan patuh taat di bawah Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Ya saya kira mungkin inilah pengantar pada pembahasan Ayat Maliki pada hari ini Mungkin ada pertanyaan dari Ustaz Hanafi dan Ustaz Zainal Alifin Iya terima kasih uh, Menarik kalau kita lihat apa yang telah dijelaskan Tadi tentang masalah hari Ini sebenarnya uh, Hari yang kita gunakan Di dunia ini kan 24 jam Pak Ustaz Jadi uh, Apakah seperti hari ini yang kita akan Jumpai di akhirat nanti Atau ada hari yang lain misalnya Eee uh, Berapa tahun, satu hari Atau bagaimana sebenarnya gambaran Tentang hari akhirat yang akan kita lalui Baik masanya, prosesnya Atau adakah matahari Di sana lagi misalnya Sebagai sebagai tandanya ada hari 24 jam ini iya uh, Hari Atau kalau dalam bahasa Arabnya sebut dengan Yaum Hari tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Allah yang mengatur Seberapa lama perjalanan hari itu Kalau di dalam kehidupan dunia ini Allah sudah mengatur perjalanan hari itu Selama 24 jam Tetapi ada juga hari Yang Allah subhanahu wa ta'ala Jelaskan di dalam Al-Quran Di dalam surat Al-Ma'aric ayat 4 Bahwa Pada hari itu Malaikat dan Jibril Menemui Allah subhanahu wa ta'ala Yang masa waktunya itu Seribu tahun Ya, uh, di dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala juga ada mengatakan Iza arad shay'an ayakulalaukum fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Ya, jadi sebenarnya penetapan hari itu tidak ada batasnya. Berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah ingin menjadikan hari itu seperti hari dunia, maka seperti inilah kita satu hari itu berada dalam 24 jam. Akan tapi pada hari akhirat nanti Dalam sebuah hadis Allah sudah menjelaskan bahwa satu hari itu Sama dengan seribu tahun Lamanya ukuran Perjalanan uh, Perjalanan dunia ya yeah. Kalau matahari Nanti tidak ada lagi uh, uh, Hari tidak lagi ditentukan oleh perjalanan matahari Ketika di hari akhirat Tapi selama dalam kehidupan dunia uh, Hari itu dibatasi oleh perjalanan aturan pergerakan matahari ya. menarik sekali kita membahas tentang hari ini karena memang ketika kita berada di timur tengah dahulu kita menemukan satu hari itu tidak saja 12 jam dan satu malam tidak saja 12 jam terkadang satu hari itu bisa sampai 8 jam dan malamnya pendek karena musim panas dan ketika musim dingin, satu hari itu menjadi singkat dan musim ma malam harinya itu menjadi panjang. Berarti memang kata-kata hari ini sangat uh, fleksibel waktunya. Di dunia saja sudah kita bisa melihatnya apalagi di akhirat kelah. Uh, yang menarik juga kita tanyakan ini Pak Ustadz. Uh, Ad-Din. Dalam bahasa Arab kita menemukan Din itu... Artinya agama, kok di sini menjadi hari akhirat bukan hari agama, dan ada juga kaitannya dengan adain ad yang artinya hutang. Nah, mungkin Pak Ustad bisa menjelaskan hal tersebut. Terima kasih. Ya, adin dengan adain ad keduanya uh, di dalam penulisan sama, tapi di dalam pembarisan dan bacaannya tentu saja berbeda. Din maknanya adalah agama, sedangkan Dain itu maknanya adalah hutang. Nah, hubungan keduanya ini adalah ad-din agama itu adalah merupakan hutang seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam arti yang lain adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau ad-dain itu maknanya adalah hutang atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang Memenuhi hak orang lain Jadi perbedaannya hanyalah dari sisi hak Kalau Ad-Din itu adalah Hak Allah yang harus Dipenuhi oleh manusia Sedangkan Ad-Din itu adalah Hak manusia yang harus Dipenuhi oleh sesama manusia Sedangkan disebut dengan Ya'umuddin pada surat Al-Fatihah ini Ayat keempat ini adalah Menunjukkan bahwasanya pada hari itu Seorang akan mempertanggungjawabkan segala hutang-hutangnya atau hak-hak Allah yang tidak dilaksanakannya pada uh, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Jadi, yaumuddin atau hari pembalasan, ya, pada saat itu seseorang akan mempertanggungjawabkan hak Allah yang tidak dilaksanakannya selama dia masih hidup. Ada yang menarik yang mungkin bisa saya tambahkan di sini, Pak Ustaz. Jadi mengenai hari akhirat tadi kita juga kan ingin tahu itu. Kita ini masuk ahli surga atau ahli dunia begitu ya. Jadi ini hal yang menarik ini saya perhatikan. Jadi di dalam tafsir Syarawi ini halaman 42 ini ada hal, satu kisah dialog. Itu seorang pemuda datang kepada seorang walim itu minta mau nanya ini Pak, Pak Ustaz atau Tuan Syekh saya ini masuk ahli surga atau uh, masuk ahli dunia. Sebenarnya ada sebuah pertanyaan balik Yang diungkapkan oleh orang alim tersebut e, Begini anak muda Ada dua yang ingin saya katakan kepadamu Pertama Ketika seseorang memberi harta Kepadamu sekian juta misalnya Dan pada satu pada saat yang lain Ada orang yang meminta harta kepadamu Tolonglah kasih saya sedekah, bantuan dan segala macam Nah sekarang mana yang paling engkau sukai Mana yang paling engkau cintai dari dua dua kasus tadi Nah maka orang alim tadi menjelaskan Jika kamu mencintai yang pertama Yaitu orang yang memberimu harta Lebih menyenangi itu Berarti kamu masih ahli dunia Tapi bijak sebaliknya Kamu senang lebih cinta kepada yang kedua Itulah tanda-tanda ahli surga Kenapa? Sebab ketika seseorang memberimu harta berarti dia memberimu dunia. Ketika seseorang meminta darimu harta berarti dia memberi, mengambil dunia dan memberikan surga kepadamu. Maka tidak salah kalau para ulama salafus saleh kita mencontohkan ketika seperti Imam Hanafi pernah datang kepadanya peminta-minta ke kedainya, tokonya, apa katanya? Marhaban biman atana bil jannah min ghairi Selamat datang wahai saudaraku. Yang membawakan kepadaku surga tanpa capek-capek Langsung dikasihnya orang itu uang, dia dapat surga Jadi dia kasih dunia, dia dapat surga Jadi ini mungkin yang sangat menarik untuk kita kembangkan pada kasus-kasus pembahasan yang lain Silah. Ya, uh, sangat uh, bagus sekali perkataan orang saleh itu Memanglah di dalam agama kita ini Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya memberikan hal-hal yang terbaik bagi uh, umatnya Seorang muslim ketika melaksanakan ajaran agamanya Bukan berarti dia menanggung beban yang berat ketika melaksanakan ajaran agamanya itu Tapi kalau dia sadari dengan sepenuhnya maka sebenarnya ketika melaksanakan Disitulah rasa senang, rasa bahagia, rasa bersyukur Karena dia telah menjadi seorang muslim dan bisa melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang dia lakukan bukan untuk kebaikan Allah Tapi adalah untuk kebaikan dirinya sendiri Sedekah yang dia berikan itu bukan untuk kebaikan orang Tapi adalah untuk kebaikan juga pada saat dia berhadapan dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari pembalasan nanti Ya uh, mungkin uh, di dalam pembahasan ini menjadi kesimpulannya adalah bahwa Hari kiamat itu bukanlah merupakan hari yang menakutkan bagi seorang muslim, tapi merupakan satu hari yang seharusnya dia dambar-dambakan untuk bertemu dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana dia sudah siap untuk melihat wajah Allah, hari di mana dia menikmati segala perbuatan-perbuatan dan sikap dan tingkah laku baiknya yang dilakukan selama kehidupannya. Itulah inti dari pembicaraan kita pada ayat keempat dari surah al-fatihah ini yaitu maliki yaumiddin penguasa sekalian alam. Seharusnya seorang muslim ketika mendengarkan kata-kata hari akhirat bukan menjadi takut tapi siap dan merasa senang untuk menyongsong kedatangan hari yang berbahagia tersebut. Sambil di sini pembicaraan kita pada hari ini insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan bahas ayat selanjutnya yaitu ia kana buddu wa ia kana stain